s e l a m a o r e Pak j o h n s i l a k a n Kalau menurut saya sih KPK jangan hanya sekadar melaporkan aja, apalagi sudah sampai s e k i t a tahun ya.、Uh, jangan hanya melaporkan ke pemerintah, tetapi harus action, harus ada keberanian. Karena kalau sektor migas ini tentunya m e l e p a s k a n b e n y a k orang-orang g e d e ya,、uh, mungkin juga banyak-banyak pejabat juga yang terlibat di sana. Jadi jangan hanya melaporkan, tetapi action. Jadi di sini kita tunggu apa namanya k e t i d a t a s KPK sendiri. Untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. Ya Terima kasih Pak John. Pak Waluyo, selamat sore. Ya, sore Bu. s i l a k a n Ya Komentar saya,、eh, ya APK, ya memang kalau nggak ada respon dari pemerintah, ya ke media lah. Minta bantuannya. Seperti TV, ya orang besar-besar di Kompas lah. Ya kalau perlu n i h minta bantuan DPR. Saya juga rakyat tahu kenapa. Sayang, aset itu terbengkala. i gitu、uh, gunakanlah buat masih banyaklah masyarakat kita yang yang miskin gitu perbaikan sekolah i n f r a s t r u k t u r kesehatan gratis ya demikian bu terima kasih terima kasih Pak Waluyo Pak Widi selamat sore ya selamat sore ya, ya silakan Pak jadi memang KPK ini harus seperti yang dikatakan babak pertama ya selain melakukan audit tapi juga melakukan action dan yang kedua yang sekalian dengan BBM IGAS maka seharusnya k p k m e n y i d i k biaya recovery yang selama ini tidak transparan dan berapa hasil minyak yang dihasilkan oleh bumi Indonesia lalu kedua berapa、uh, subsidi yang harus diberikan dan disini kelihatannya ini adalah、uh, untuk persediaan arti untuk kampanye ya untuk pemenangan pemilu ini ada indikasi yang ke sana jadi seharusnya artinya masyarakat Afrika lalu bila perlu yang namanya DPR yang selama ini kalau m e e t i n g itu selalu ada kotaan ya sangat memalukan di Afrika aja n gak pernah ada kotaan kecuali di negara yang Afrika yang para sana yang gak maju nah itu Makan, di t a si kotaan a a n m k di negara-negara yang maju tidak ada seperti itu, sehingga DPRnya itu berpartisipasi melakukan kontribusi bagaimana artinya、eh, kekayaan negara yang selama ini dihambur-hamburkan lalu disembunyikan oleh oknum-oknum ya, jadi bisa dilakukan dengan tuntas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Widi, Pak Bamang. b Selamat sore Pak Bamang. b Ya, silakan. Kalau laporan konten itu benar, wah itu sungguh mengejutkan sekali. Negara kita bilang miskin, sebenarnya tidak. Coba lihat saja, sekian r a t ドラフトの3 million で2つの3つの l つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つのの3つの3つの3つの Kiranya pemerintah yang bersatukan bisa memperhatikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat malam Pak Adi. Bapak komentarnya silakan. Ya, halo. i Ya, komentarnya silakan Pak Adi. Silakan. Komentar Anda bagaimana? t i k y a itu. Halo. Ya, ketiknya itu negara kalau urus sama pemerintah. Sudah putus-putus Pak kami terimanya. Sudah jelas ya. Bagaimana Pak mohon diulang sekali lagi?、Ah. Halo, ya. kekayaan yang sedali ya, yang hasil dari KPK itu pemerintah salah urus Oke、okay. Pak Rizal, selamat malam selamat malam、Bu. baik, u b s i l a k a n Bapak、uh, saya mendengar jumlahnya segitu besar, saya pikir itu、uh, pasal nasalah hitung tuh karena BPKP maupun KPK suka estimate-estimate yang gampang gitu saya rasa tidak sebesar itu terus itu pengawalannya saya rasa Uh, diserahkan ke ini aja, buru-buru ke BPKP lagi, terima kasih baik, terima kasih Pak Riza komentar Anda malam hari ini